Assalamualaikum sudarlun berita pagi edisi hari ini Jumat 30 Agustus 2019 dibacakan Ardian Shah Polresta Banda Aceh amankan pria yang tampar kepala dinas pendidikan Aceh Ratusan senjata api bekas konflik diperlihatkan kepada kasat Pencuri kambing ditangkap dan dihajar warga saat sembelih kambing surian Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM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 Sudarlun Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin ditampar seseorang dari Aceh Timur usai dari kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas Kamis kemarin. Saat ini tersangka berinisial HN 30 tahun sudah diamankan di Mapolresta Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Tris Norianto mengatakan korban Syaridin ditampar sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ketika baru pulang dari kegiatan O2SN. Saat naik tangga kantor, tiba-tiba diserang dan ditampar seseorang. Kombes Pol Tris Norianto menyebut pelaku berinisial HN asal IDI Aceh Timur. Pelaku telah diamankan di Mapolresta, Banda Aceh. Terkait motif penamparan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tersebut, pelaku diduga menampar terkait masalah pekerjaan atau proyek. Kapolresta memastikan pelaku bukan pegawai Dinas Pendidikan Aceh. Sementara Saridin selaku korban belum membuat laporan ke polisi. Gendati demikian, pelaku tetap diamankan dan dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Garlun sebanyak 187 senjata api bekas konflik yang diserahkan masyarakat kepada Kodam Iskandar Muda diperlihatkan kepada Kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Senjata ini dipamer saat kasat Andika dan istrinya Diah Erwiani datang ke Aceh menyapa prajurit TNI Kodam Iskandar Muda di lapangan Indor Jasdam Banda Aceh Kamis kemarin. Kedatangan kasat disambut Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Teguh Arif Indrat Moko. Selesai acara pertemuan dengan prajurit, Kasat Andika menyampaikan apresiasi jajaran Kodam IM yang berhasil menyita senjata bekas konflik dari masyarakat tanpa melalui operasi, melainkan secara sukarela. Sekedar informasi, sebanyak 187 senjata api bekas konflik yang diperlihatkan kepada Kasat Andika tersebut merupakan senjata yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat Aceh kepada TNI. Senjata tersebut dalam berbagai jenis dan ukuran. Senjata-senjata ini disita sejak tiga tahun terakhir atau dari empat kepemimpinan Pangdam Iskandar Muda yang dimulai dari Majen TNI Tatang Sulaiman, Mayjen TNI Moh Rudin, Mayjen TNI Abdul Hafil Fudin, dan Majen TNI Tegu Arif Indrat Moko. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa juga menyampaikan tujuan dirinya berkunjung ke Aceh untuk melihat prajurit di satuan-satuan yang ada di Kodam M. Ia meminta prajurit Kodam IM untuk membantu pemerintah memajukan Aceh. Darlun Pria berinisia HI 30 tahun warga Gampung Sumbuk Rayu, Kecamatan Nibung Aceh Utara, Babak Blur dihajar warga karena kedapatan mencuri kambing. Ia ditangkap saat sedang menyembelih kambing curian. Bahkan pelaku Babak Blur dihajar warga hingga motornya ikut dibakar. Kapolsek Senedun Ibtu M. Jamil mengatakan dalam menjalankan aksi tersangka H.I. tak sendirian. Ia bersama dua temannya M.U. dan F.A. beraksi menjelang maghrib kemarin di Gampung Alu Capli, Kecamatan Senedun, Aceh Utara. Namun seorang warga bernama Marzuki memergoki mereka menyembelih kambing curian. Marzuki berhasil menangkap H.I. sementara duarkannya kabur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut ramai datang ke lokasi. Bahkan warga yang emosi dengan perbuatan pelaku menghajar tersangka HE hingga bapak belur. Pelaku juga diikat ke sebuah tiang listrik. Sementara sepeda motor yang digunakan saat beraksi hangus dibakar warga. Setelah itu pelaku diserahkan ke polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku kini telah diamankan di Mapolsek, Senedun. Seluruh bangunan asrama mahasiswa Woilaraaya Cibarat yang berlokasi di Desa Kutapadang, Cohan Pahlawan terbakar Kamis kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selain menganguskan asrama berkonstruksi papan itu, kebakaran juga melahap rumah milik Mahmud yang terletak bersebelahan dengan asrama. Hendra Budiman, mahasiswa STN Tengku Dirunding Melabuh yang tinggal di asrama mahasiswa Woilaraaya mengatakan, Ketika kebakaran, dirinya sedang tertidur karena tidak ada jadwal kuliah. Tiba-tiba ia terbangun dan melihat api telah membesar. Hendra pun langsung berlari keluar menyelamatkan diri. Ia mengaku semua barang miliknya dan rekannya Ludes terbakar bersama asrama. Bangunan asrama yang memiliki tujuh kamar ini selama ini dihuni 35 pelajar dan mahasiswa asal Waila yang kuliah pada beberapa perguruan tinggi di Malabu. Untuk memadamkan api armada, pemadam dari BPBD dikerahkan ke lokasi dan turut dibantu Polri, TNI, dan masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut yang sempat membuat panik lantaran wilayah itu padat penduduk. Selain bangunan asrama, rumah milik Mahmud yang bersebelahan dengan asrama juga terbakar di bagian atap dan dalam rumah. Ketika peristiwa ini terjadi, Mahmud berada di kebun. Sementara anaknya ke sekolah sehingga hanya istrinya yang berada di rumah. Namun istri Mahmud berhasil menyelamatkan diri. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran di siang bolong tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. tim gabungan berhasil menemukan 2 hektar ladang ganja di pegunungan Tangsi Kabupaten Pidi, Rabu kemarin. Namun pemilik ladang tidak berhasil diamankan. Pemilik ladang diduga berhasil kabur karena terlebih dahulu mengetahui kedatangan polisi. Kasat narkoba Polres PD Ibtu Yusra Aprila mengatakan keberadaan ladang ganja ini awalnya diketahui dari informasi masyarakat yang diterima petugas. Kemudian pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, personil Mapolsek Tangsi dan Koramil 16 Tangsi melakukan penelusuran dengan menyisir jalan setapak di lereng perbukitan. Sekitar 3 jam berjalan kaki, petugas menemukan ladang ganja di kawasan Pegunungan Gampung, Benga, Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi, seluas 2 hektar. Di ladang ini, petugas menemukan ribuan batang ganja siap panen setinggi 1 hingga 1,5 meter. Sekitar 2.000 batang ganja yang ada di kebun kemudian dicabut dan dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Sisanya beberapa batang dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan. Namun dalam penyergapan ladang ganja yang melibatkan 31 personil gabungan TNI-Polri tersebut tidak berhasil menemukan pemilik lahan. Darlun, Polda Aceh dan seluruh jajarannya menggelar Operasi Patu Rencong 2019 untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari mulai 29 Agustus hingga 11 September. Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan apel gelar Pasukan Operasi Patu Rencong 2019 di Mapolda Aceh Kamis pagi kemarin. Apel tersebut dipimpin Karu Ops Polda Aceh Kombes Polisi Dedi Irianto SHMH mewakili Kapolda Aceh. Dalam operasi kali ini Polda Aceh telah menentukan beberapa pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran petugas di jalan raya. Di antaranya, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI akan ditilang sesuai dengan peraturan yang ada oleh petugas atau polisi lalu lintas di jalan raya. Selain itu, yang menjadi prioritas atau sasaran lain adalah pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Selanjutnya, pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Apel operasi patuh rencong kemarin diikuti oleh ratusan personil polisi, prajurit TNI, Dishub, Satpol PP, dan para personil lain. Sejumlah pejabat utama Polda Aceh dan stakeholder terkait juga hadir dalam apel itu. Apel gelar pasukan diwarnai penyematan pita tanda operasi kepada tiga perwakilan personil dari POMDAM, Polri, dan personil Dishope Aceh. Dari Newsroom Seramitanjung Permais, sekian berita pagi edisi Jumat 30 Agustus 2019.